nya bagus banget. Etikanya juga penontonnya luar biasa sekali. Dan yang saya suka dengan goyangan sekaligus kekompakan Anda. Kembali kami hadirkan buat anak semuanya. Karya Melon Music bersama Nela Karisma.